Saudaraku, kali ini kita bersembahkan untuk anda artis yang satu ini mencoba hadirkan yang terbaik ya. Untuk KM Arta Menasantosa, sing cakep cakep, sing ayu-ayu. Sekaligus juga untuk buah Gini, Matur Subhanun, Pak Rustamaji juga, Matur Subhanun, terima kasih. Kali ini kita hadirkan artis yang satu ini, yang tadi datangnya boh, dari mana gitu orangnya ya. Kok agak telat sedikit, tumben-tumbenan, biasanya ini serak ukur-ukuran loh ya. Kalau ini kita panggilkan ada Max Pro juga ada Sandisk Audio Ada artis yang satu ini tepuk tangan dulu yang meriah buat Elsa Safira New Bintang Yenila Tepuk tangan untuk KM Arta Mina Santosa Tepuk tangan semuanya Terima kasih Pasti banyak Luar biasa